Sini ya. Oke, Assalamualaikum pemirsa semuanya Sekarang saya lagi di studio, saya di rumah pribadi Lagi mau kirim file ke anak-anak wali, ke Tommy, ke Fahang, Coffee Ovi Karena memang baru selesai lagu yang kami dedikasikan untuk seluruh dokter dan para medis Kak jangan apa-apa di sini kakak, kakak di sini kakak, kakak jangan ngalikin ah, ah. Masih, nih pegang nih